Adik-adik sekalian Jangan berkecil hati Jangan rendah diri Karena kita yatim piatu Jangan kita merasa rendah diri Karena kita Pakir miskin Tidak Orang yang anak yatim Pakir miskin Kalau dia angkat, kalau dia punya ilmu Diangkat derajatnya Mana buktinya Allah janji Yarfa'illahullabina amanu minkum <Suskut> Wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Mana buktinya? Nih di depan kita. Tidak mungkin jadi senior leader kalau tidak ada ilmu. Masa ada menjadi senior leader belen-beleng? Enggak mungkin. Allah angkat derajatnya. Contoh lagi, Ustaz Dasad Ustadz Dasak meskipun terlambat Depan duduk, kenapa? Punya ilmu Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya Contoh lagi Saya kalau diundang pergi baca doa Tapi Ustadz Depan duduk, apa bagian saya? Kepala kambing Semua kue-kue enak di depan Sehingga anak-anak remaja masjid saya bilang Kalau kamu enak makan, dekat kau sama Ustadz Kalau dekat sama Ustadz Semua kue-kue yang enak ada di depanmu ada juga teman saya tinggi sekolahnya tapi tidak tahu baca Quran di mana dia duduk di belakang takut disuruh ngaji. Apa bagiannya? Roko-roko anti. -roko Kue tradisional, itu baru di dunia. Allah angkat derajatnya. Man arada dunya fa ilmi. Siapa yang mengendaki hebat jaya dunianya ilmu pengetahuan. Wa aradal akhirat, siapa yang mau sukses di akhirat dengan ilmu pengetahuan. وَمَنْ أَرَادَهُمَا Dan siapa yang daki dunia dan akhiratnya فَعَلَيْهِ ilmi Dengan ilmu pengetahuan Apa hubungannya ilmu dengan ibadah akhirat Untuk kehidupan akhirat Saya kasih contoh Halo adik-adik Solat saja Solat tanpa ilmu Bisa jadi solatnya ditolak Contoh Takbir Saya pernah lihat orang takbir begini اللَّهُ أَكْبَرَ Begini Hebat juga ini Bapak ini Salah satu kelemahan saya Kalau ada saya lihat aneh-aneh Saya tidak puas sebelum saya tanya Allah Saya pergi tanya Apa maksudnya itu? Dia bilang ini Ustaz Allah Saya tulis Allah Ya kan? Oh ya benar Allah Saya bilang apa dalilnya? Dia bilang tidak Nenek kuajar I? Ih nenekmu Nabi Coba Bisa juga saya terjemahkan salah Allahu Akbar 3-0 Chelsea Liverpool. Bisa saya artikan salah. Ayo ada juga orang takbir begini saya lihat. Allah. Dia goyang kepalanya. Allah. Saya pergi tanya. Apa lagi maksudnya itu? Dia bilang satu Tuhan. Saya bilang saya bisa terjemahkan salah. Allahu Akbar. Satu istri. Kenapa? Takut beristri. Bukan karena setia, cuma karena takut. Coba. Ada lagi. Ada yang sholat tahayat seperti ini Eh tiba-tiba di sampingnya anak muda Dia lebih kencang Saya tanya kenapa kau lebih kencang Dia bilang ini sudah lobet ustaz Sudah 70 jadi dia lobet Saya masih kencang pulcas tu tidak ada ilmu Coba puasa Adik-adik puasa Kemarin saya ceramah di Kalimantan Oh ada yang tanya saya Karena saya bilang malam hari itu halal bersama istri siang tidak boleh yang tidak bolehnya dari maghrib subuh sampai maghrib maghrib sampai subuh boleh biar lima kali dia bilang datang sama saya ih eh, malam bisa juga ustad ya bisa ustadfir lah saya sudah empat tahun biar malam tidak juga sebelah kado angok kok hanya belajar ya nah itu berkaitan ibadah berkaitan dengan kantor kalau tidak punya ilmu ilmu tentang telekomunikasinya tidak update, maka bisa jadi bapak pegawai senior, tapi tinggal di kantor tidak naik pangkatnya kan biasa kita di kantor bilang begini eh itu baru 3 tahun promosi terus baru 3 tahun di kerja telkom promosi terus, saya sudah 10 tahun kok begini-begini bapak betul 10 tahun, tapi prosesornya pentium 1 <laughs> lambat loading ini yang 3 tahun, tapi sudah dia pakai ini 10 tahun suruh bikin surat sudah jadi suratnya? Sudah pak, tinggal di print. Eh belum namanya itu bos. Namanya sudah, tinggal kasih. Ini Sudah sudah pak, tinggal di print. Belum. Satu, harus punya ilmu. Berkaitan dengan dunia. Saya kasih contoh lagi nih. Ini cerita warung kopi. Ada orang kaya sekali di kampung. Kaya sekali. Tapi tidak tahu membaca. Diajarlah cucunya membaca. PEP. P tambah P, PEP SO, SO, PEP, SO DE, DEN Apa bacanya? ODOL Nanti <tuh> <tuh> dia gambar Begitu dia sampai di Makassar Banyak duitnya nah, Ini kisah nyata Waktu saya kecil ah Berkaitan dengan telepon. Waktu itu di kampung saya, di Pindrang Masuklah itu Wartel ya, Sekarang wartel sudah habis pak Innalillah, innalillah, hayilan semua itu kasihan so, ada Ada namanya seluler jadi waktu itu saya pulang kampung Masuklah saya di KBU Saya lihat orang tua, orang paling kaya di kampung saya Tapi tidak tahu membaca Dia telponlah, dia ambil nomor telponnya Anaknya Dia lihat, lalu dia bilang, halo Halo Ambokmu, bapakmu nak Saya bilang, bagaimana, mau nyambung aja Pencet dulu nomornya dia pencet. Lalu dia bilang, ya sudahlah nak Kau ajar saya, pak guru kak nah, Saya pencetkanlah Ternyata terbalik pak yang untuk di mulut dia simpan di telinganya, yang di telinga disimpan di mulutnya. Dia teriak, "Halo, halo, enggak dia dengar." Saya bilang, "Aji, terbalik." I. Langsung dia bilang, "Loha, loha." Saya melebokkan kalau dia terbalik. <laughs> apa -apa. Coba. Itu banyak duit, tapi tidak ada ilmu. Dia sampai ke mall, dia lihat tangga lift. Tahu-tahu tahu tangga lift, Dek. Yang naik turun itu. Wah, dia eja lah itu. O P E N, open. Uy. Langsung, ih, besarnya pembikin kuenya Dia bayangkan open Open itu bahasa Belanda yang pembikin kue Open Pembikin kue, dia bilang, ih, besar betul pembikin kuenya Tiba-tiba datang orang Cina Dia mau masuk, dia teriak Ih, Janko masuk, panas Masuklah ini orang Cina Selama beberapa saat, terbuka kembali Keluar orang irian Dia bilang, saya bilang, memang Janko masuk, hanguslah kau <laughs> Coba Ternyata lainnya masuk dan lain keluar Padahal banyak duitnya Nah makanya adik-adik sekalian Penting kita belajar Mau sukses ibadah belajar Mau sukses dunia belajar Penting Itulah sebabnya seorang filsuf dari Amerika mengatakan Knowledge is the best belong Ilmu pengetahuan adalah kekayaan paling berharga Ditanya Ali bin Abi Talib Ya Ali Pak Presiden waktu itu Ali kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu Kau pilih mana Ali? Ali pikir punya pikir ah Saya pilih ilmu Amirul Muminin, kenapa pilih ilmu? Dia bilang ada tiga kelihatan ilmu dibanding harta Apa itu? Satu Harta setengah mati kau jaga Ilmu dia yang jaga kamu Coba Bapak punya uang 10 juta Kasih masuk safety box Gembok Sudah itu kasih masuk lemari Gembok. Sudah berapa gemboknya? Dua. Keluar kamar, gembok lagi. Hmm. Berapa mi gemboknya? Tiga. Keluar rumah, gembok lagi. Berapa gemboknya? Empat. Keluar pagar, hmm. gembok lagi. Berapa gemboknya? Lima. Pas sampai kantor telkom, hilang kuncinya. Setengah mati kita ngurus ini harta dijaga. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Mana buktinya? Nih, senior leader. Saya yakin pasti di rumah dinas ada security -nya. Dijaga, kenapa? Karena punya ilmu Kemana-mana dikawal Coba lihat wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden Dikawal ada tentaranya Ada polisinya, ada tentaranya, ada Satpol PP Dikawal, kenapa? Karena jadi pejabat Karena jadi pejabat? Umumnya karena dia cerdas Coba Yang kedua, kelebihan ilmu dibanding harta Harta kau belanjakan berkurang Ilmu kau belanjakan nambah Bapak punya uang 10 juta, kasih saya 5 juta Bapak tinggal 5 juta uangnya Bapa punya Al-Fatihah ajarkan kepada orang tambah ilmunya itu namanya amal jariah. Tidak ada yang bilang saya ajar kupatiha. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu hafal langsung hilang Al-Fatihah kita. Mana Al-Fatihahku di kepala? Ndak mungkin. Yang ketiga, kelebihan ilmu dibanding harta. Kelebihan ilmu dibanding harta. Kata Ali bin Abi Thalib, insyaallah ilmu yang akan mengangkat derajatmu. Nah, ibu bapak, saudara saudara sekalian, yang ketiga saya mohon maaf katanya menurut Ali dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta kau tidak bisa dapat ilmu, tidak ada jaminan. Contoh, contohnya, contoh banyak uang tidak ada ilmu dia datang ke Jakarta tidak tahu baca apa apa, tidak tahu membaca keadaan, ay, gelap dia punya hidup. Tapi dengan ilmu saya bisa dapat harta. Contoh dasar, kemana-mana diundang ceramah gratis. Baru-baru saya diundang ke Italia, ceramah di Roma, Milan, Napoli. Ada-ada tahu Italia? Tahu? Itu menuruki belok kiri terus sedikit. Ah, saya di sana, pergi disewakan pesawatnya, disewakan hotelnya, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang, euro lagi. Coba. Dengan ilmu, kau bisa dapat harta Tapi dapat harta, tidak ada jaminan kau dapat ilmu Nah itulah sebabnya Saya ini, hidup saya hampir habis untuk kuliah Saya luruskan tadi Pak Ibu MC Gelar saya bukan MA, tapi MSI Kalau gelar lengkapnya Doktor Das Ad Latif Esos, Sarjana Sosial, SAG Sarjana Agama, MSI Master Science, PhD Philosophy of Doctor Doktor saya ada dua Satu doktor di luar negeri Subhanallah. Adik-adik ini untuk motivasi saja Kalau adik-adik lihat gelar S3, DR di depannya D besar, R besar Berarti doktornya S3-nya dalam negeri Kalau lihat gelar S3 di belakang, PHD, philosophy of doctor Berarti S3-nya luar negeri Alhamdulillah Ustadz punya dua-duanya Satu dalam negeri, satu luar negeri Allah angkat derajat kita. Maka dedek jangan putus asa. Bapakku miskin Ustaz. Bapakku pengangguran. Orang tua saya tidak ada. Bapak kita miskin. Ibu kita miskin. Orang tua kita tidak ada. Tapi Allah ada untuk siapa saja. Dan Allah Maha Kaya yang tak terbatas kekayaannya. Yuk belajar. Mau sukses? Utlubul ilmi. Yang kedua. Kalau mau sukses kata Nabi. Atlim al-mazakin. Beri makan miskin. Ini PT Telkom kalau mau sukses. Jangan pelit. Sedekah, Alhamdulillah hari ini kita bapak berkaramadan Pesantren dapat 200 juta Alhamdulillah Maka kita berkewajiban doakan ini bapak-bapak panjang umur ya, Karir makin baik Karena biar ada duit Kalau manajernya tidak mau kasih duit Tidak jalan juga Jangan pelit Tidak ada orang suka orang pelit pak Demi Allah tidak ada yang suka orang pelit Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit Rumus itu Begitu jeleknya itu sifat pelit dia bilang, jago rumahnya itu pelit, padahal dia juga pelit. Orang di kampung saya bilang, Anu Pak, seke, kikirigallah paku jambatan. hu, uh, pelit itu. Mau lihat pelitnya orang Islam? Bapak mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat. Kalau undang artis, ulang tahun perusahaan. Kantor, ulang tahun undang artis. Yang tiga datang, tiga orang datang. manajer, tukang make up, pegang artisnya. Tiga, minta bisnis kelas. Sampai di bandara Dijemput pakai mobil Tentara polisi mengawal Sampai di kantor Apa dia kasih? Dia bawa alamat palsu Nyanyilah dia Kelihatan pahanya Kelihatan dadanya Goyang-goyang Tidak dikasih pegan Juga kita Pak Dikasih liat-liat saja Goyanglah dia Pas pulang Kasih 75 juta Padahal dia sampai Jakarta Dia pakai 75 Seberzina Dia pakai narkoba Dia pakai berzina Berjudi 75 juta Habis duit kita Itu penghormatan Orang Islam kepada artis, diliran dia butuhkan penghafal Quran, imam dia butuhkan dia kirim ojek, tukang ojek dia telpon, kau jemput itu Pak imam, datanglah ini Pak imam dijemput pakai motor motor tua, stang kakinya cuma satu, ah tak gantung gantunglah kaki kita satu, hujan lagi pakai satu mantel berdua kita, di belakanglah kita begini, masa sudah sampai dek sedikit lagi, ustaz. sedikit lagi, basah semua, air dari bawah. Cepritannya ban mobil orang kaya Air dari atas yang dari langit Basah kuyup Sampai di rumah kita salawatan Satu jam kita berdoa Sallallahu ala muhammad Basah semua ketek Begitu mau pulang berapa dikasih 25 ribu dilipat-lipat musuh Dia bilang suaminya Maksa? Masa 25 ribu kok kasih itu satu jam Dia tinggalkan kerjaannya orang Apa dia bilang istrinya Ya sudah kau tambahkan pisang satu sisir di situ Mau sukses yuk Sedekah ini bapak-bapak yang kaya ini, saya kira-kira tidak dibawa 50 juta gajinya satu bulan. Tapi makin banyak gaji, Pak, makin banyak pertanyaan. Kalau orang miskin apa dia mau tanya? Rumah? Ngontrak? Mobil? Bah, angkutan umum. Handphone? Teman punya. Mobil? jangan dia mobil. Hm. Motor aja ndak punya Tuhan, kau sholat, alhamdulillah sholat, kau puasa, kurajin, oh, Senin Kamis jalan, ngaji bagus, Se ya sudahlah, sedekah, ya kadang-kadang ada, puasa, ya kadang-kala -kadang saya puasa kalau Tuhan saya ndak kasih saya makan, ternyata si Inem, pembantu rumah tangga, akhirnya Allah katakan, Eh Inem, meskipun kau hina di dunia, kau mulia sekarang, kau masuk surga, masuklah surga, Oh datang Tuhan rumahnya Inem, nomor ke seratus dipanggil, haji titi-titi datang. Dia enam dia bilang Ini tuan saya sayang, mati kau Ditanya, mobil dari mana? Kalau dilihat mobilmu, gaji dan honormu Tidak mampu beli itu, dari mana? Anu, anu anu apa? Ditinju mukanya, pak Dia mau lari, ditarik lagi lehernya Sini dulu, belum selesai, itu Rolex dari mana itu? Anu tuan, anu-anu apa? Ditempel lagi, tak Kau sholat, sholat, puasa, puasa Masuk juga sorga pak, tapi sudah bawa-bawa belur Dijak, pak, pak, pak Hmm Ah, masuk surga ketemu sama pembantunya. Itu Kenapa mukanya tuh? Ajabannya tanda-tanda ke din situ. Saya sudah lama di sini, Tuan. Saya sudah 2 tahun. Bapak dari mana? Baru muncul. Saya terlambat inang. Kok bisa terlambat? Saya kira mobil Bapak empat itu hari di dunia. Itulah yang mobil banyak sekali pertanyaannya. Ah, solusinya Allah tidak larang kaya. Solusinya sedekah. Alhamdulillah. PT Telkom hari ini memberikan teladan yang sangat luar biasa buat kita menyantuni anak yatim. Cuma jangan cuma pada saat bulan Ramadan. Karena anak yatim tidak makan sekali setahun. Tapi alhamdulillah sudahlah, masih ada. Masih sekali setahun masih alhamdulillah ya. Eh Bapak, Saudara-saudara sekalian. Yang ketiga. Yang ketiga kata Nabi kalau kalian mau sukses, ahsin qolamak. Haluskan tutur katamu. Ini yang sekarang lagi kita perangi sama-sama. Anti-hox. Perangi berita bohong. Nih, adik-adik nih yang sudah mulai main medsos. Jangan gampang share berita yang tidak betul. Ingat kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berlari-lari mau ke pasar. Dapat sama Umar. Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah mau kemana buru-buru? Saya mau ke pasar. Untuk apa? Saya mau menyampaikan berita gembira. Apa gerangan? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang sahadat diyakini sampai mati pasti masuk sorga. Allah Umar bilang, ah betulkah Nabi begitu? Saya tidak percaya. Ayo kita ke Nabi sama-sama. Ini yang disebut dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Datang, bukan gue, bukan berita gosip. Check and recheck, datangi ke sumber. Kata Umar, ya Rasulullah, katanya anda mengucapkan siapa yang sahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Betul, tapi masalahnya ya Rasul, ini Abu Abu Hurairah, dia mau umumkan di pasar. Saya takut salah paham orang, biar judi yang penting sahadat masuk surga, biar bersina yang penting sahadat masuk surga, biar tidak puasa yang penting sahadat masuk surga, nanti salah paham Nabi berkata, oh betul, Abu Hurairah, jangan kau sampaikan di tempat umum, nanti orang salah pahami Akhirnya... Populerlah popata Arab yang mengatakan Wali kulima kal makam, Wali kulima kal makam. Setiap tempat ada bicara yang cocok dan setiap bahasa ada yang tempat yang cocok untuk bahasa itu. Bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu buka sudah masuk, sebenarnya masih ada tiga lagi, eh, dua lagi, tapi insyaAllah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan Suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk pemimpin-pemimpin kita di PT Telkom mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan hidayah dan Allah bahagiakan keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.